buat yang suka sama video ini please klik tombol subscribe ya guys katamu cintaku berlebihar cemburu ku tak beralasan Pembulan Gue t exercise I'm a question thumbnails in my city I figured out